Kedera bisnis, dalam matematika ada sesuatu yang menarik. Kalau Anda menjumlahkan sebuah deret bilangan yang panjang sekali, sampai seribu angka yang Anda tambahkan, tetap saja tidak bisa mencapai angka 1. Nah, ini lucu. Kita gambarkan ya. Setengah, 1 per 2, ditambah 1 per 4, bawahnya 4, ditambah 1 8, jadi 1 per 8, ditambah 1 per 16, ditambah seper tiga dua, ditambah seper enam empat, ditambah seper seratus dua puluh delapan. Jadi ini penjumlahan terus ya. Jadi angkanya adalah satu seper dua itu setengah ya, ditambah seper empat. Jadi bawahnya semakin lama di dua kali lipatkan terus ya. Tapi satu per dikalikan dua terus bawahnya. Nah ini kalau dijumlahkan terus sekali, seratus biji, dua ratus biji, tiga ratus biji, tetap tidak akan mencapai angka satu setelah dijumlahkan terus. Ini yang disebut dengan asimtot. Asimtot itu adalah Sebuah grafik garis yang semakin lama semakin mendekati angka 1 Dalam hal ini ya Tetapi tidak pernah betul-betul mencapai 1 Dan ini yang sering saya pakai untuk menjelaskan Tentang kebahagiaan Tentang kepandaian Tentang ilmu Tentang kepuasan pelanggan Tentang apapun Dimana tidak ada sesuatu yang angkanya 100% Anda bayangkan Apakah Anda akan bahagia jika punya keluarga yang bahagia? Tidak mesti pekerjaannya jelek Kalau pekerjaannya juga bagus, ya bahagia. Sudah sempurna? Tidak. Mau sukses. Kalau sudah ada sukses, jabatan saya mau tinggi. Sudah jabatan tinggi, perlu pengakuan orang sekeliling kita. Lalu setelah itu, kita perlu lagi untuk bisa mengaktualisasikan diri. Kalau ditambahkan terus, kita tetap tidak akan sempurna mencapai sebuah kebahagiaan. Mitra bisnis. Dalam ilmu juga begitu. Tidak ada seseorang yang perfect 100%. Karena ada saja kekurangan dan kekurangan dan kekurangan. Dengan adanya kekurangan, kalau kita sadar akan hal itu, maka kita akan mau memperbaiki diri untuk mencoba lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan tidak pernah menganggap bahwa kita telah pandai atau kita telah mencapai kesempurnaan kita, baik dalam ilmu, baik dalam pekerjaan, baik dalam keuangan, ataupun dalam kesuksesan apapun. Karena bagaimanapun sedikitnya kita akan mampu terus menambahkan sedikit, 1 per 128, 1 per 100, 256, 1 per 512, 1 per 1 024, dan terus-dan terus, itu pun tidak akan mencapai angka 1. Inilah sebuah logika matematika yang sangat menarik. Semoga juga dapat memberikan pencerahan kepada Anda. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantuso.com Atau mengakses pada Facebook saya dengan email tanadisantusofb3.gmail.com Terima kasih, sukses untuk Anda